Selamat datang di dunia musik mau merek Saya DJ Sony akan mempersembahkan lagu untuk anda Selamat mendengarkan hanya untuk laki laki laki lain, pasir, anda untuk Saya bukan DJ tapi saya tukang coli Saya bukan DJ tapi saya tukang coli Kõik on kõik on A. Sani morally A. A. A. A.